Mitra bisnis beberapa hari lalu, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyatakan bahwa partainya menolak wacana kenaikan harga BBM yang akan dilakukan pemerintah pada April nanti. Pernyataan itu diungkapkan setelah anggota fraksi PDIP di DPR mendapat pembekalan dari Kwikyangi. Untuk membahas seperti apa pembekalan itu, segera kita berbincang dengan Kwikyangi. Pak Quick, bisa bapak ulas ringkasan pembekalan yang bapak berikan kepada fraksi PDIP? Oh ringkasannya, ya sangat mudah. Jadi begini, ringkasannya ya, Pertamina, Pertamina itu disuruh oleh pemerintah mengadakan dan menjual minyak, eh, menjual bensin dengan harga 4,500 kalau premium. Saya mengatakan kita asumsikan bahawa 100% dari minyak mentah itu dipakai untuk premium semua deh supaya hmm. supaya konservatif sebab kalau yang lain lain dimasukkan tentu pendapatannya lebih banyak. Jadi sekali lagi pemerintah mengatakan kepada Pertamina adakan premium 63 miliar liter karena konsumsi kita itu 63 miliar liter per tahun adakan itu tapi kamu tidak boleh mengenakan harga lebih dari 4500. Jadi yang berlaku 4500 dengan demikian Pertamina memperoleh uang dari konsumen, 283,5 triliun rupiah. Ya, Terus kemudian pemerintah mengatakan, untuk itu kamu itu perlu minyak mentah. Minyak mentahnya dari dua sumber, yang satu dari Indonesia, yaitu haknya bangsa Indonesia yang atas dasar Lifting 930 ribu barrel per hari Lalu yang haknya bangsa Indonesia 70% Yang 30% untuk kontraktor asing Kemudian kurang Karena konsumsinya lebih besar dari produksi Kekurangannya Anda impor Nah impor kan tidak bisa ditawar Karena harus dengan harga internasional Nah Pertamina harus keluar uang untuk impor Itu 149,8 triliun Lalu Pertamina membeli dari pemerintah sebesar Rp224,5 triliun. Kemudian Pertamina harus mengeluarkan uang untuk lifting, refining, transporting Rp35,6 triliun. Kalau itu ditotal total Rp410 triliun. Tapi masuknya, pemasukannya cuma Rp283,5 triliun. Sehingga Pertamina kan bolong, minus Rp126,5 triliun. Itulah ditombokin oleh pemerintah, lalu pemerintah mengatakan ini, saya berikan subsidi, itulah subsidi 126 triliun. Betul-betul pemerintah keluar uang 126 triliun untuk menombokin bolongnya Pertamina, sahabat di situ benar. Tetapi untuk mengadakan bensin premium, Pertamina kan harus beli minyak mentah dari pemerintah kan. Nah untuk itu berapa yang diserahkan oleh Pertamina kepada pemerintah itu Rp244 triliun. Sehingga pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan itu ada kelebihan uang 97,9 triliun. Kok bisa dibilang bolong dari mana? Sampai dengan Pertamina bolong. Jadi kita itu mempunyai dua kantong. Bangsa kita ini punya dua kantong. Kantong kiri namanya Pertamina. Di situ minus 126 triliun. Bolong, betul. Tapi kantong kanannya namanya Kementerian Keuangan itu punya kelebihan 224 triliun. Jadi kalau digabung jadi satu itu kelebihan 97,5 triliun itu. Demikian Bigyanghi. Saya Dinda Natasha.